Selamat sore Pak Tony Selamat sore Baik silahkan komentar Anda Pak Iya sebenarnya waktu kadar luar s a h itu Basically itu adalah masih ada s p a r e Kira-kira satu bulan atau dua minggu gitu loh、hmm. Dan sampai satu dua minggu pun dimakan gak akan mati Dan tidak akan kecuali dia busuk berjamur dan sebagainya, dan sebagainya.、Hmm. Nah ini masalahnya pemerintah-pemerintah daerah ini Suka bikin perda yang mengadang ada Baik sih adanya coba bikin aja lah satu perda Bagi yang jual barang kadar luar s a h d i t e n d a s 100 jutaan atau bagi yang membuat produk yang sudah kadar luasa masih dipasarkan di rendah dua ratus juta tanpa bisa d i s o g o k tanpa bisa under table money jalankan itu saja lah under table money itu yang penting daripada bikin perda-perda begini ntar buntut-buntutnya kalau nggak ditarik juga bisa dikasih duit lagi terima kasih baik, terima kasih Pak Tony selamat sore Pak Andre ya, Mas Sore ya, s i l a k a n Bapak ya, saya sih mendukung aja ya、uh, p u t u s a n perda ini、uh, Tapi bagi makanan yang kadar luarnya s i sampai tahunan, atau kadang-kadang makanan yang kadar kadar luarnya cuma empat bulan, ya. Tapi bagi makanan yang、uh, expirednya sampai satu tahun, t e n g g a n waktu dua bulan diberi peringatan, bukannya diberi itu diberi peringatan bahwa makanan yang、uh, mendekati expired dua bulan itu boleh-boleh saja, pemda memberi satu itu apa warning gitu ya. Ya itu boleh-boleh aja. Kadang-kadang juga banyak pengusaha yang nakal, yang udah habis expired, dia jual juga. Saya sih mendukung juga. m a kasih, Bu. Terima kasih kembali, Pak Andre.